Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar dan siswa, di tengah maraknya wabah virus COVID-19 agar tidak terpapar. Mohon menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.